Biasanya dilindungi dengan asuransi, ya. Apa itu Apa? asuransi, yeah. hutang-hutang dengan segala, terutama kepada bank, itu sudah dilindungi dengan asuransi. Lalu kemudian kalau e, si penghutang itu meninggal, itu diputiasi oleh asuransi. Bagaimana hukumnya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah asuransi. Asuransi itu kalau maknanya adalah Alhamdulillah ya. istilah Arab itu ada namanya takaful ya Takaful itu adalah Kotong royong dalam mengangkat Jika ada musibah Itu diajukan Tapi caranya yang benar Tapi kalau asuransi atau takaful ini gak benar ya jadi haram Harusnya asuransi yang benar biasanya ini dikomandoi oleh pemerintah misalnya Setiap pegawai atau siapapun dari orang yang gajinya mencapai lima ribu diharapkan untuk bisa memberikan sumbangan lima ribu nanti dikumpulin akan dikemanakan duit ini? Ya nanti akan dikembalikan siapapun yang butuh barangkali ada kecelakaan. Kalau ternyata melarang gajinya terputus jadi tak wajib bayar tapi tetap dapat bagian berhak. Gambaran kecilnya begini kita 10 orang. Kita membuat asuransi 10 orang saja ya Jadi begini, setiap 10 orang kita harus Setiap bulan kita nabuk ya Tujuannya apa? Nanti kalau salah satu dari kita ini kena musibah Nanti tabungan ini bisa untuk menyelesaikannya Boleh Setelah nabuk begini, benar Tapi salah satunya tiba-tiba pelakat Gak bisa menajarkan tabungannya Bagaimana? Ya tetap dia berhak mendapatkan bagian dari Ini karena makannya adalah untuk Bukan setelah itu dipotong, karena gak bisa melanjutkan pembayarannya lalu diputus. Nah ini bermasalah. Jadi asuransi, itu ada takhaful, itu ada syaratnya. Di antaranya adalah, ini sifatnya untuk membantu. Jadi kalau seandainya yang ingin membantu itu sendiri kok, jatuh bangkrut, misalnya gak bisa meneruskan pembayarannya, juga tetap berhak. Tapi sekarang itu permasalahan di sebagian asuransi adalah Kalau saya tidak bisa melanjutkan, hilang Agus itu Nah ini musibah Mana pendidikan seperti itu? Mana kalau menolong itu? Mencengukuskan Jadi asuransi itu Yang tidak sesuai dengan syariat Islam Hukumnya Haram di antara yang paling jelas adalah Karena kita membeli sesuatu yang tidak jelas Misalnya asuransi jiwa Saya membayar sesuatu Untuk apa? aja saya ingin membuat saya membayar sedikit lalu apa dapat banyak karena yang diasuransikan siapa ibunya kurang ajar bukan ibunya biar mati duluan atau bagaimana ini maksudnya bu saya masukkan asuransi ya nanti kalau mati kan saya dapat lebih banyak kurang ajar kau mati duluan sih nah, itu? ibunya mau diasuransikan biar mati duluan ini kan kurang ajar nih dari sini sudah ada berantakan ya nah, kemudian Bayar tiga kali langsung ngasih ibunya hmm, gitu. Coba kalau tiba-tiba ada apa kabar gembira, ibu akan hidup 100 tahun lagi gimana? Mesti bayarnya? Gak mau dia. Karena memang ini sebenarnya judi halus, judi ya. halus. Jadi ada asuransi yang memang dikemas syariat Islam itu ada. Di negeri sana, di arah sana ada syariat itu adalah bank Islam memang dikemas asuransinya Islam. Jadi dikordinir oleh negara nanti apa membayar rutin. Jadi warga yang punya Asuransi ini banyak asuransi yang tidak syariah Itu banyak sebab diharamkannya Karena diantaranya membeli sesuatu yang tidak jelas Maka tidak usah kita masuk asuransi yang seperti itu Apalagi asuransi Kalau yang kita beli tidak jelas, maka sesungguhnya itu adalah tidak benar, termasuk pembayaran hutang. Asuransi untuk pembayaran hutang itu bagus kalau bentuknya begini. Ya sudah, kita jamaah apa, -apa ini mengumpulkan um, sumbangan setiap pengajiannya sepuluh ribuan ya. Siapapun dari jamaah nanti yang punya hutang, kalau nggak bisa bayar, nanti diambilkan dari sini, sejule, sejule, ini baru benar. Kalau nggak bisa bayar ya tetap berhak karena jamaah di sini. Nah ini baru betul, kalau seperti itu asumasinya Tapi di saat anda bayar di potong, hangus lagi, ini bermasalah itu. Ini Jadi kita tidak bisa mengatakan operas tidak boleh dilihat kodernya seperti apa semasinya. Kalau hasil langsungnya pahit hangus begitu, ya nggak boleh, itu harum pokoknya Tapi kalau sifatnya adalah untuk tolong menolong membantu yang lainnya Dan benar-benar membantu, maka sesungguhnya itu bisa dianjurkan Tidak ada unsur riba di dalamnya Kemudian juga tidak ada penipuan di dalamnya semata-mata itu adalah untuk uh, bangkit bersama, untuk kotak royal, maka itu adalah asuransi yang diperkenankan Ya lagi, jadi ada banyak model asuransi yang tidak diperkenankan diantaranya yaitu hutang, selagi kita bayar asuransi maka kalau mati suatu waktu, kredit saya nanti dibayari oleh Bank ini. nah ini ya, begini di saat dia bisa bayar asuransi, mah, memang dibayari sama Pak? coba kalau macet sebentar, tanya macet bagaimana? bisa terus, aduh, tolong dari pihak apa e, untuk bulan ini saya tidak bisa lanjutkan dulu ini gimana? Kalian. bermasalah tidak kira-kira? bermasalah kan sampai lima bulan harus bisa bisa nanti. kalau memang tolong menolong yang sesungguhnya dilihat kalau orang ini tidak mampu melanjutkannya. Semuanya, suransi harus terus Terus ya tak bisa dong, bagaimana? Kita kan rugi nanti Berarti ya tentu rugi yang dipikirkan, bukan masalah tolong, tolong Ini masalah suransi